anak-anakku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intinya saya ingin bersyukur bergembira dan memuji Anda semua termasuk yang tadi saya dengarkan dari awal berbicara sangat cerdas melebih saya saya Bukan soal mengagumi anda, bukan soal uh, bukan soal anda mentakjubkan, tetapi karena anda telah menunjukkan kepada saya perilaku-perilaku dan ekspresi yang membuat saya mau tidak mau lebih mencintai anda lagi. Jadi karena menambah cinta saya itulah. Tapi gini, cinta itu seperti sejenis minuman yang anda harus perjelas dulu. wadahnya, apa dia seloki, apa anda bawa batok, apa anda bawa gelas, atau bawa cangkir anda harus punya spektrum dulu jadi sebelum kita ngomong jama'iyah al-ma'iyah, jannat maiyah anda semua, di semua, di seluruh Indonesia, persis seperti ini harapan-harapan saya ke depan sampai ke soal yang tadi di globalisasi, hendak kita ini hendak pada level apa, pada konteks apa, dan sebelum itu semua Kita mesti memperjelas dulu posisi kita. Jadi Anda ini kalau naik ojek, itu berarti kan skalanya cuma dari kampung ke kampung. Tapi kalau Anda naik kereta, berarti mungkin Anda agak dari kota ke kota. Kalau Anda naik pesawat, dari pulau ke pulau. Nah Anda ini sedang dalam menjalani kehidupan yang ojek apa yang kereta apa yang pesawat. Dan tiga itu tidak hanya tiga, dia juga bisa bermacam-macam, ada, ada seribu kendaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pilkada pasti bagian dari itu semua, tapi pilkada ini kan urusan ojek, urusan jangka sangat pendek, urusan sa ini cuma battle, ya, ini pertempuran sesaat, dan Anda yang Anda lakukan ini jangka panjang. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oleh karena itu, mbak udah sekalian aja kita, Kita berangkat dari awal mula Anda ingat ketika Allah Ambil keputusan Ini jailun fil ardi khalifah Itu kan kata-katanya Fil ardi khalifah Jadi Allah akan bikin khalifah Di bumi Kemudian ada adegan dimana malaikat Menawar Membantah Kemudian yang paling ngeyel Kemudian diibliskan. Malaikat yang diibliskan dia dikasih peran yang berbeda, kan gitu. Antagonis. Jadi kalau Jibril itu protagonis, kalau Gan Janah ini, si iblis ini, maka disebut iblis karena dia antagonis. Kita tidak omongkan itu, tapi adegannya adalah setelah dia dibikin oleh malaikat Israel dengan mengambil tanah liat, entah dari Kebumen, entah dari Purworejo, saya tidak tahu. saya belum selidiki sampai saat itu tapi jelas tanah lihat ya gitu Israel lah yang membuat patung atau tapel itu maka dia juga yang punya hak untuk mengambil nyawa yang ditubuhkan oleh Allah kepada tapel itu, jadi tidak ada orang yang berhak kecuali dia berjasa sebelumnya kan gitu saya tidak persoalkan itu yang, yang saya ingin omongkan sama anda adalah Begitu dibikin tapel dan ditiupkan roh Tiga kali, bahkan empat kali oleh Allah Pertama kalbunya Kemudian akalnya, kemudian batennya butunnya, kemudian syahwatnya Itu kan terus Sama Allah Tidak disuruh taruh di bumi, tapi di surga Kan di surga Nah Maka si oposan ini Yang namanya iblis ini punya alasan Untuk meneruskan Oposisinya, lu katanya di bumi kok di surga? Demi firmanmu sendiri, aku akan pindahkan Adam ini dari surga ke bumi, kan begitu? Karena janjinya kan keputusan presiden kan ditaruh di bumi, kok ditaruh di surga, kan gitu? Maka terjadilah fenomena yang namanya talbis, terjadilah fenomena di mana Adam taat kepada yang datang kepada dia, yang ternyata iblis tapi dia tidak tahu bahwa itu iblis karena kostumnya kostum malaikat wajahnya wajah malaikat nikapnya makeup malaikat cukurannya bahkan bajunya segini juga baju malaikat jadi eh, si Adam merasa dia sedang dia sedang ditamui mendapat tamu yang namanya malaikat bukan Jibril, bukan Mikael kalau anda orang Jawa bukan jabar jabarola, bukan Mokoholo, bukan Hosoropolo, juga bukan Joborolo, Eh bukan hajarala. Itu kalau Israel tuh hajarala. Kalau kalau Jawa Bugis saya tidak tahu. kapan-kapan. Ya. Jadi talbis adalah fenomena di fenomena kemunafikan pertama, fenomena pencitraan. Jadi Iblis mencitrakan diri sebagai malaikat, maka manusia tertipu dan Adam-adam Adam seluruh Indonesia tertipu oleh Talbis itu Gitu kira-kira ya Oke ini pertama uh, Jangan berhenti pada simbol Jangan berhenti pada pada, si, apa, pada Kostum malaikatnya Apa saja Pokoknya apa yang menurut orang Dianggap baik Itulah yang dipakai oleh para orang yang berkepentingan Supaya dipilih dia akan berpakaian seperti itu Kan gitu Kan gitu Nah ini tidak ada ikatan apakah serban atau bukan, tidak ada ada masalah Sebab serban itu juga kostumnya Rasulullah, juga kostumnya Abu Jahal, sama aja. Jadi saya tidak curiga kepada kostumnya, saya curiga kepada pengkostumannya Jelas ya? Jelas ya? Nah terjadilah peristiwa kemunafikan yang pertama Dan Anda tahu kalau saya belok sedikit Sesungguhnya konselasinya setahu saya di Al-Quran itu tidak ada ini muslim, ini nasrani, ini uh, yahudi, majusi, buddha, hindu, katulucu, darmogandul enggak-enggak gitu. Enggak, enggak. <laughs> Setahu saya konselasinya adalah muslimun, munafikun, kafirun, musyrikun, fasikun, zalimun dan seterusnya. That's constellation. Jadi saya tanya sama Anda dulu ini supaya supaya objek atau kereta atau pesawatnya jelas. Menurut anda yang penting itu anda apa kelakuan anda? Jadi yang penting itu akhlaknya apa identitasnya? Oke, akhlaknya. Nah, dari kepastian jawaban anda ini saya saya ingin saya ingin belok sedikit bahwa musuhnya orang Islam itu adalah kemungkinan perilakunya sendiri yang mungkin berlaku munafik, yang mungkin berlaku syirik, yang mungkin berlaku fasik, mungkin berlaku dolim. itu ya. Demikian juga orang yang merasa bukan Islam apa dia Kristen, dia juga punya musuh. Musyriknya mereka, munafiknya mereka dan seterusnya. Saya ngomong kualitatif, saya tidak sedang ngomong pilkada. Nanti dulu. Kalau anda sudah matang dengan semua peta itu tadi baru nanti menerjemahkan. Kalau soal pilkada Jakarta kan sangat gampang milih siapa, sangat gampang lah. Masa anda gitu aja tidak bisa milih. Masa dua makanan yang tidak enak belum jelas enak apa tidak, tapi yang satu makanan jelas beracun itu. Ya. Itu, itu, itu, itu soal gampang. Itu satu ya nanti diinget-inget saya akan tambah lagi dua. Masak gitu aja nggak bisa milih. Gitu masih tanya masih fatwa gimana kita kan masak kita terlibat dalam avala tak kilu navalata kan gitu masak gitu aja nanya kan gitu. Itu masak sudah gede nanya bu saya dulu keluar dari mana masak gitu terpasai ibunya talbis toh dari sini nak kan gitu kan. Oke. Kalau tidak disebut yang gitu-gitu, kurang bahagia mereka. Kalau sudah sampai ke situ, mereka bahagianya luar biasa. Karena dari situlah mereka dulu keluar ke dunia, kan begitu. Sehingga itu sangat menarik bagi mereka. Oke, saya teruskan. Ini tadi belok sedikit ya, untuk catatan kakinya. Bahwa di antara Fasikun, Anda tahu ya Fasikun adalah orang yang wala wa ansahum humul fasikun itu definisi dari Allah. Jadi orang yang lupa asal usul, lupa makro, lupa rentang waktu, lupa hulu lupa hilir gitu ya. Sehingga dia fasik, dia sehingga dia tidak kenal dirinya. Dia tidak tahu dari dia dulu bapak ibunya dari mana, sehingga ketika dia di Jakarta dia juga tidak tahu siapa dirinya gitu ya. Itu fasik. Kalau orang fasik ini tidak terlalu berbahaya, ini rata-rata kan orang-orang memang punya tingkat kefasikan masing-masing. Dholem -masing. itu kalau bahasa Jawanya adik gang, ngadikuno. adik kuno, dia suka injak-injak orang. Kurang apa semua kan sudah kalian miliki, emang milik siapa itu? Mall, mall, gedung-gedung, gedung itu punya siapa? Kan milik temanmu, toh. Nah mereka masih ingin tanahnya juga mau dibeli, jabatannya juga mau mereka. jadi ini sudah dikasih hati masih minta rempelok, usus, entel eh? ya, minta kaki, tangan, kepala pun dia minta sekarang gitu loh kamu, kamu kejelungup loh nanti kamu kejelungup itu kejelungup ini kita harus pahamkan kepada teman-teman yang bukan Jawa kejelungup itu kejelungup itu satu jenis orang jatuh jadi kalau jatuh gini itu loh, sor Kalau jatuh gini, ngeblak. Kalau kejelungup tuh gini. Jadi nungging, nungging, nyungsep. Nung, Dan semua politisi akan mengalami beberapa jenis ini. Anda tunggu aja waktunya. Negak kejelungup, ini nanti yang paling parah itu di peloroti eh. Kehilangan aji, kehilangan muruah, kehilangan marwah, kehilangan derajat, kehilangan martabat, kehilangan aji. Aji itu... asal kata dari pengajian. Pengajian itu bukan mengajari. Pengajian itu adalah orang bersama-sama mencari derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. That is aji. So namanya pengajian. Kalau mengkaji itu intelektual kognitif. Itu literasi, itu akal. Jadi pengkajian kalau pengajian itu kita kumpul ini Anda bahagia, Anda apresiatif kepada apa saja Karena anda ikhlas satu sama lain, maka anda tidak tidak tidak terlalu verifikatif terhadap nada lagu. Agak pals, tidak ada masalah. Karena pals itu juga bagian dari keindahan. Ketika karena hidup ini bukan lagunya pals apa tidak. Hidup ini bukan tantanganmu seberapa besar. Hidup ini adalah bagaimana kamu menghadapinya. Jelas ya. Hidup tuh bukan istrimu cerewet apa halus. Hidup adalah bagaimana kamu memperlakukannya. Kan begitu, kan begitu. Demikian juga masalah-masalah yang kamu hadapi tiap hari. It's not about the problem, but about how you solve it. Understand? Ten. <tos> <tos> <tos> <tos> Menurut Ingat-ingat itu. Anda harus takabur kepada masalahmu, kepada problemmu. Takabur itu haknya Allah. Kalau dilakukan kepada makhluk Takabur itu Ngedas-ndasi, jadi Lu pegang kepalanya, itu takabur tak, tak, Anda ngedein Membesari, bukan membesarkan Membesari, kamu kecil Tahu ada, takabur nah, Anda terhadap masalahmu, terhadap Republik Indonesia Anda harus takabur Bukan kepada presidennya, bukan kepada Calon gubernurnya, bukan kepada Menterinya, tapi kepada masalah Anda harus mutakabir Anda harus lebih besar dari masalahmu, benar nggak? Kan begitu Kalau kamu lebih kecil dari masalah Kamu ditakaburi masalah, hancurlah kamu Jadi ternyata takaburi itu bagus Tapi kepada masalah Tidak kepada orang, kan begitu Kan tidak ada satu kata yang, ter, yang berhenti sebagai satu kata Semua harus terkait, kafir Anda semua kafir Masa ada semua kafir saya berani jamin Karena pasti ada yang Anda ingkari. Misalnya kebatilan. Anda ingkar enggak? Terhadap kebatilan. Berarti Anda kafir kepada kebatilan. Benar enggak? Makanya jangan ngomong kafir, muslim, segala macam sebagai kata yang statis karena dia kontekstual. Dia ya dur ala illatihi. kafir nang sopo se. Si. Belajar sama orang Madura. <laughs> gitu. gitu. Nasi halal apa haram? Nggak tentu Pak. Kata orang Madura, tidak tentu pak. Kalau colongan ya haram pak. Dan gitu. Sekarang saya tanya, anda paham syariat Islam? Sholat subuh subuh wajib apa sunat? Sekarang? Sekarang wajib nggak? Haram sekarang. Makanya nggak ada kata berhenti sebagai kata. Nggak ada kafir, nggak ada zhalim, nggak ada. Itu peristiwa Haji, gak ada haji Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji Pas di Mekah sana Masa kau neseng jadi kaji Kan gak kaji lagi Tentara ketika dia bertugas sebagai tentara Begitu dia pulang sama istrinya kan ya dia tentara lagi Masa sama istrinya gitu Siap bapak rumah nggak bisa Jelas ya? Oke, okay. okay, saya kembali sedikit masuk Kembali ke ujung gang Di antara kaf Kafir yang tidak bisa berdiri sendiri ya kan, Mungkin enggak seorang muslim melakukan kekufuran? Oke okay. Mungkin enggak seorang muslim melakukan kesyirikan, kemusyrikan Fasik mungkin Zolim mungkin Sangat mungkin Jadi bisa enggak kamu ini orang Muslim itu orang dolim, gitu bisa enggak? Kan enggak bisa. Karena kan saya tanya lagi. Kamu itu yang penting kamunya apa perilakumu kan gitu. Perilaku, akhlakmu atau identitasmu? Akhlak. Oke. Meskipun sekarang kita terlanjur pakai identitas, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga, itu juga enggak salah juga. Untuk supaya ada muru'ah juga. Gitu loh. Rasulullah itu kalau kalau ya Allah sallallahu alaihi Kalau Rasulullah itu mulai didewa dewakan, dituhan tuhankan sama umatnya, Allah mengatakan, ini eh, dia tuh Rasulku. Eh. Tapi kalau orang mulai saking dekitnya sama Rasulullah terus neranya, terus enak enaknya minta rokok, nggak bilang bilang, upamanya gitu ya, masuk rumahnya ngambil makanan di dapur, ya itu kan sudah mulai neranya. Kalau sudah begitu, Allah mengatakan, dia Rasulku. Tapi kalau Orang sudah mulai mendewakan-dewakan Rasulullah secara feodal, secara kultus. Baru Rasulullah mengatakan, Loh, dia juga manusia biasa. Makanya mulai sekarang tahun tahun 2017 ini. Coba Anda bedakan Muhammad S. Muhammad bin Abdullah dan Muhammad S. Nabi wa Rasulullah. Jadi maulid Nabi mulai tahun ini diselenggarakan di bulan Ramadan. Karena itu yang benar. Maulid Nabi itu adalah sama harinya dengan Quran. Kalau 12 Rabiul Awal itu Maulid Muhammad namanya Bukan Maulid Nabi Karena waktu itu Karena Muhammad itu Al-Amin Nothing to do with dengan Quran Masih belum Nabi dia Jadi kalau Maulid Muhammad itu 12 Rabiul Awal Jadi ini hari libur nasional Harus dirapatkan lagi Masa Maulid Nabi kok 12 Rabiul Awal Tapi sudah terlanjur gak apa-apa Kan saya selalu bilang itu ndak dosa itu insya Allah kok dimaafkan lobang ndak ngerti kok, gitu ya kayak bu mega, buka mega, bu ndak kafir, ndak ngerti mau bagaimana. <tuh> <tuh> nah, kalau orang ndak ngerti mau bagaimana, mau dimasukkan neraka, lu kok neraka? Lah kamu dulu ngomong akhirat itu ramalan, gitu kan? loh buat ngertos saya gula selesai dia, <tuh> ndak ngerti saya, masa ndak ngerti salah. Nah di Indonesia ini begitu banyak orang tidak mengerti Jangankan hal-hal yang agak spesial di dalam Islam Negara aja mereka gak ngerti kok Mereka nggak ngerti bedanya negara sama pemerintah coba Mereka gak ngerti mahkamah konstitusi itu lembaga negara apa pemerintah Mereka gak ngerti kok Mereka gak ngerti pendopo kabupaten itu pendopo negara apa pendopo pemerintah Mereka gak tahu kok mas Bupati itu merasa dia itu negara Dan negara sama dengan pemerintah, maka dia merasa atasannya para bawahan. Kan gak ada bawahannya. Mereka itu pegawai itu adalah pegawainya negara dibayar dengan uang negara. Mereka patuh kepada undang-undang negara, bukan patuh kepada bupati atau presiden. Itu aja nggak ngerti kok, mau dimarahi bagaimana. Jadi kamu, kamu pilih gubernur kayak apapun pun, ya ngerti juga. Jadi sudah lah, Ma'iyah ini tidak urusan yang kecil-kecil, kita ini jangka panjang Anda adalah generasi di surat Al-Ma'idah 54 Anda tidak, Anda kan bahagia tuh, lihat Nomor satu Anda kelihatan bahagia banget Karena begitu kesini Anda Tujuannya karena utangnya banyak Terus, ah daripada stres saya ke KC, kan gitu kan Kerjaan gak beres, daripada stres saya ke KC, kan begitu kan tujuannya Artinya Anda adalah orang-orang yang hujan kayak apapun Anda bertahan. Berdiri berjam-jam di belakang sana. Siapakah yang seperti itu? <tuk> kalau tidak karena energi dari cintanya Allah kepada Anda semua, tidak mungkin Anda bisa bertahan sampai jam 3 pagi seperti ini di seluruh Indonesia. Anda dicintai Allah. Karena Allah mengatakan kalau mereka sudah pada murtad, aku akan datangkan kaum yang baru yang aku cintai dan mereka juga mencintaiku. mereka bersikap azilah kepada sesama muslim dan bersikap aizah kepada orang-orang kafir kepada yang melakukan kekufuran. Jadi kalau azilah itu artinya welas asih ya, welas asih sayang gitu. Kalau makan sendirian nggak bisa gitu kan. Kalau Anda membaca An-Naml ayat 48 ya Ustaz ya? yang di de Quran depak diterjemahkan 9 Di kota itu ada sembilan lelaki, padahal itu kata-katanya bukan lelaki, itu company, itu, itu grup, eh? itu bukan lelaki-lelaki. Kalau menurut saya itu grup. Coba anda lihat kamus bahasa Inggris bahasa Arab. Jatuh kelompok, ada kelompok Slamet Riyadi, ada kelompok apa? atmawinata ada kelompok siapa gitu itu 9 kelompok 9 grup gitu ya Oke saya kembalikan ke 54 dulu Anda dicintai Allah kalau tidak dicintai Allah bagaimana punya energi Anda rumahnya jauh-jauh ke sini ndak jelas Anda bertahan berjam-jam gembira bahagia setiap yang tampil di sini Anda apresiasi dengan penuh keikhlasan Jadi Anda memiliki yang Indonesia tidak memiliki betul tidak Di Indonesia itu enggak ada orang saling percaya seperti di sini. Di sini enggak ada sandal hilang. Di sini enggak ada, enggak ada keamanan, enggak ada panitia resmi, enggak ada. Enggak ada keamanan. Kalau mau diserbu serbu aja, enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah kita diserbu. Kalau kita mati karena diserbu, apakah kita rugi di hadapan Allah? Enggak. Enggak. Apakah kematian di dunia itu keburukan? Kenapa orang orang selalu punya kesan kematian itu negatif kan begitu? Makanya sekarang daripada saya masuk ganggang, -gang, nanti tolong diingatkan adilla aizah segala macam nanti saya jelaskan termasuk dicintai Allah mencintai Allah dan ma'iyah ini sudah melahirkan generasi baru, sudah melahirkan generasi baru di setiap tempat yang terakhir kemarin di Pabelan di Muntilan seperti anda ini anak-anak muda. Yang sudah berpikirnya sudah menjangkau ke depan Yang punya keseimbangan mental Punya keseimbangan berpikir Punya keadilan sikap Satu sama lain sudah belajar dan berlatih Untuk selalu seimbang seperti itu Di tengah Indonesia yang goyang ke kanan Goyang ke kiri berganti-ganti Dan Anda semua adalah generasi muda Yang saya tidak bisa mikir Kecuali bahwa Anda pasti akan melahirkan zaman yang baru Anda akan melahirkan era baru dari Indonesia yang Jauh lebih bagus daripada yang sekarang. Jadi tidak usah pusing kalau sekarang ini. Kalau sekarang ini ya memang harus kayak begitulah. Namanya juga bakteri, kan begitu. Ya. Jadi saya kembalikan langsung ke Nabi Adam tadi. Oh ternyata kenapa ditaruh di surga? Kayaknya itu semuanya itu saat, jadi ayat itu ayat Allah itu kan ada yang informasi kognitif literer Ada yang sifatnya amsal, sanepan, apa sign gitu ya, pertanda-pertanda. Ada yang sifatnya larangan dan perintah. Ada yang sifatnya ajakan diskusi. Macam-macam cara Allah menginformasikan. Jadi nabaknya Allah yang lewat nabi-nabi itu bermacam-macam bentuknya. Kayaknya Allah mungkin memaksudkan Adam kok ditaruh di surga itu kayaknya memang di situ kampung kita. Nabi Adam tuh kampungnya di situ. Jadi kita ini bukan penduduk asli bumi. Jadi kamu jangan, -jangan terlalu pusing sama bumi ini. Kamu itu cuman sebentar outbound ke sini tuh kayak outbound. Usap wis Wis Outbound kayak apa kayak. Pariwisata kayak apa, Pokoknya merantau sejenak Anda ini merantau eh? Cuman Anda Merantau ini dengan syarat Anda harus ilaihi roji'un Kan gitu Karena innalillahi Maka tidak ada kemungkinan lain ilaihi Roji'un kan cuman itu aja masalahnya kita Nah apa yang membuat kita ilaihi atau la ilaihi apa yang membuat kita ke Allah dan kan kita ini jadi Allah itu memancarkan cahaya piar gitu ya terus cah ya piar rek zaman saatnya terus ya apa ya ya nak nganggur kaya setelah jeng jeng jeng jeng jeng jeng canggam dok ya piar nerek jangan lihat-lihat gitu ya itu kan budaya rek itu kan jangan disalahkan kata piarnya ndak ada di Al-Quran piar Mana dalil naklinya mana? Wah, yuk piar Allah kan? Uh, Gusti Allah just, temen. Lian. Lian. Lian gitu, itu kan marah lagi. Waduh, jadi manusia ini tidak boleh jadi manusia, harus pakai bahasa Allah lah. Bahasa Allah itu kan emang kita siapa kalau bukan Allah? Mateni, mateni, Emang ada yang selain Allah? Ya. Tidak ada. Maka kalau ada yang seolah-olah selain Allah, pasti berasal dari dia sendiri. Yang kemudian harus kembali ke dia. Maka jangan main-main di dalam menjalani outbound sejenak ini. <tik> Kamu pikir aku memancarkan cahaya dan menciptakan kalian ini main-main apa bagaimana? Dan kamu pikir ada tempat kembali selain kepadaku? Tidak ada tempat kembali. Terus mau kemana? Mau kemana? Mau kos di mana? Mau bolos kemana? Eh? Mau lari ke pulau yang mana? Semua milik Allah. Semua adalah Allah itu sendiri. Maka satu satunya jalan adalah kembali ke Allah. Itu. Nah, ternyata kampung kita itu surga. Jadi di sini ini adalah tempat pariwisata. Cuma di sini kita ujian. Ujiannya. 5 hari lagi salah satu ujian ringannya itu. Kalau lima hari lagi ndak lulus matek ae kon. Mosok meling gak iso ya. Emang semua pilihannya memang tidak ada yang enak. Yang dua sepo. Sing situ engare lara weteng gak kari Kan gitu. Ndak ada yang enak. Kita terlanjur menjadi produk dari zaman yang memang cacat, cacat sejak kita merdeka itu cacat, formula negaranya cacat, konstitusinya cacat, asbabul wurudnya negara ini lahir itu cacat. Mestinya yang proklamasi itu seribu orang paling tidak seratus orang bareng dengan ini, dengan ini gitu. Bung Karno enggak tahu di mana diculik sama anak-anak muda Terus dipaksa membaca Itu bukan proklamator Pembaca teks proklamasi yang dibikin oleh anak-anak muda ini Tapi enggak apa-apa kita sebut bapak, bapak proklamator Karena di Indonesia talbis kan memang sudah terbiasa Enggak apa-apa saya juga tidak meremehkan Saya kagum sama Bung Karno Dan saya tidak akan katakan sebab-sebab kekagumannya Sebab nanti kamu akan bingung kalau saya omongkan nah. Terus di Quran tuh ndak ada mas perintah untuk menjadi pemimpin tuh ada nggak saudara? Coba cari ayatnya. Anjuran supaya kamu menjadi pemimpin tuh ndak ada. Ya disebut pemimpin ada tapi yang disuruh Allah belajar adalah memilih pemimpin. Jadi di Quran tuh urusannya itu memilih bukan dipilih. Tadi ada debat bagaimana supaya dipilih coba. Betul enggak Di Quran gak ada Gak ada Bagaimana setelah dibeltu gak ada Kita ini punya muka kita malu Kalau ingin dipilih Kita ini hambanya Allah Kita punya martabat Tapi kita sudah terlanjur Mempermalukan diri dengan proses seperti itu Kan gitu Sebenarnya pemimpin seharusnya Sudah tumbuh secara natural Secara sosial, kultural Sejak awal Anda belajar kepada China, belajar kepada Iran Karena kedua-duanya pakai imamah Kok Cino imamah, bingung kan. <SILENCIO> <SILENCIO> sama sistemnya, cuman beda hulu hilirnya, tapi prakteknya sama. Saya bisa cerita banyak mengenai RRC sebenarnya, juga tentang Iran. Tapi pokoknya imamah, di Indonesia ini gimana mau imam? Ngomong imamah aja sudah dicurigai siah. Tapi bagaimana? Saya baru ngomong Ali pinang pistol oh, sih ternyata oh, ngumeng, eh. Padahal aku Ali Muhammad Ali petinju garpu. Itu, itu sebut sih gitu. gitu. Jadi ternyata orang Amerika itu banyak yang siah karena kalau ada tinju itu meskipun Muhammad Ali sudah ada, yang mereka senangi mereka tidak Ali Ali Ali. Ternyata orang Amerika itu siah ah, lah Ali Ali toy. Eh. Dan anda ini kan pakai ali ali semua. <SILENCIO> ayo, ayo, ayo, ayo. Aliy-ali -ali itu cincin bahasa. Berarti anda ini si adobel, ali ali Susah amat hidup sekarang ini ya Allah. Kita ini seperti berjalan di atas jembatan yang besarnya serambut di belah tujuh. Gini dikit jatuh, gini dikit jatuh Gini salah, gitu salah Karena memang kita akan serba salah Karena sedang goncang Karena kita semua makan riba What is riba? Riba itu tidak hanya urusan bank Kata riba lahir sebelum ada bank Sekarang riba itu urusan bank kan gitu Aneh wong-wongi Riba itu sudah ada sejak dulu Kata-kata itu lahir sebelum ada bank Bang samiun, bang... Bangkotan, bang toyib sapaturut. Itu sama dengan apa? Sama dengan kata ya. E, riba itu kan gini, seharusnya 100 kok 110 kan gitu. Itu tak intinya. Mestinya 100 kok 110. Terserah kasusnya, tapi pokoknya kuncinya kan 100 kok. Jadi setiap ketidakadilan, setiap kecurangan, setiap yang tidak memiliki presisi, itu semua riba. Wong kamu itu sebenarnya begitu kok kamu make up make up seolah-olah kamu itu hebat Kan riba kuih Betul enggak Kalau sudah pilkada diberani kabai, wedos dipupuri Bedas dikelambani Kan begitu Kalau sudah pilkada-pilkada sekarang ini semua kan riba Itu riba kultural, riba nilai, riba pen pencitraan itu kan riba Wong mestinya 100 kok 110 Bahkan 250 lagi Nah kalau kata Allah, kalau kita makan riba, sudah merata, maka kapal kita goyang, kan begitu Kalau kapal goyang itu enggak ada sesuatu yang bisa benar Mau cium istri di kapal, kebentus enggak sih, Ya apa coba Mau ngasih minum, malah menumpahkan Pokoknya serba salah Turu karo bocok, kelirah-keliru lagi Gak melbu-melbu kapal goyang ini Ya betul nggak? Coba nanti cari kapal yang goyang sama istrimu kamu. De ayo kita bulan madu di kapal goyang. Coba bisa akurat apa tidak kan itu ya? <laughs> Oke okay. teman-teman sekalian saya senang. Ini semua dalam kebahagiaan dan keseimbangan loh ya. Saya ini KC bukan panggung nasional. Ini KC bukan mimbar bebas. Yang bernilai politik dan tidak ada kata-kata di sini yang merupakan political statement of anybody. Tidak ada statement politik. Ini hanya kelas maknya, pembelajaran maknya di antara anak-anak maknya. Kalau ada bocor-bocor keluar itu bukan urusan saya dan bukan tanggung jawab saya. Ini hanya kelas maknya, toh mas. Cuman itu toh kelas gratis, tidak membayar. Kalau ngumpulin dana, dapatnya dikit banget. <laughs> sampai malaikat terharu sampai akhirnya kalau gitu tolong itu di supply terus supaya bisa awet. Akhirnya awet, <tuk> ya toh? Juk, karena malaikat terharu melihat ya Allah kota kok isinya cuman segitu kan gitu. <tuk> <tuk> <tuk> itu. Saya itu, hidup saya seperti itu. Jadi saya itu kadang-kadang ingin juga diverifikasi kekayaan saya. Aku pengin saya keneng ndik bangku didelok. Begitu delok ya Allah. <tuk> Aduh, no, cak kan gitu kan. Nah karpetku yang itu loh, cak, terharu sama saya. Ini ndak ada yang, aduh. <tuk> karpetku cair terharu gitu loh. Orang kon ya Allah cak nun, gitu kan. Kan saya kan ndak boleh kerja. Jadi pengusaha dirasani. Gitu? Jadi menteri, wow, dibully habis. <tuk> ndak? Jadi apa yang saya boleh? Jadi ulama boleh? jadi apapun saya tidak boleh, dan saya bersyukur ya Allah, engkau larang aku untuk menjadi faktor dari dunia yang busuk ini, ngomong aku, aku anggotamu ya Allah, tanggung jawab loh ya, tanggung jawab loh, agaknya Allah tanggung jawab, tanggung jawab, Kita sudah mau masuk jurang enggak jadi, masuk jurang enggak jadi gitu ya. Jadi mau minumnya sudah asat, tapi ya enggak asat-asat, tetap ada. Meskipun serutnya, tapi tetap ada. Dan enggak sampai gelas itu kering itu enggak sampai. Mbubiye caranya, min khaithu layak tasib. Yar min Oke, okay. kita kembali ke Adam tadi. Berarti rumah kita itu surga. Kita outbound sebentar sini, ujian, nah ujian besok kamu harus lulus. Ini sekarang ini api berkobar di seluruh negeri dan terutama di ibu kotanya. Api berkobar. What is api? Api adalah sesuatu yang harus dikelola. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditindas, tapi dia dikelola. Kapan kegedean kita kecilin, kapan kurang gede kita gedein. Itu namanya pengelolaan. Karena pengelolaan apilah kita punya listrik, kita punya kompor, kita punya... Kita punya suhu, kita punya AC, kita jadi api itu dikelola. Nah, api sedang menguasai kita sekarang. Apa bedanya api dengan air, dengan materi yang yang lain? Kalau air kan ada volumenya, jadi dia ada batasnya. Ada satu liter, ada satu ton, ya. Kalau benda kan ada satu kilo kilogram. Satu on, satu ton, satu quintal gitu ya. Kalau air kan ada satu liter, satu apa, satu kibik, satu galon. Kalau api, yang anda bisa ukur pada api adalah tingkat panasnya atau suhunya, kan gitu. Tapi apinya anda tidak tahu dia benda apa bukan. Karena kalau benda, kenapa tidak bisa diukur? Kalau kalau tidak bisa diukur, kalau bukan benda, kenapa dia kelihatan? Jadi api itu adalah sesuatu yang subhat secara ilmu pengetahuan. Yang pasti kita ketahui dari api adalah api tidak pernah mengenal batas. Makanya neraka itu oleh Allah diputuskan api simbolnya. Karena dia tidak mengenal batas. Apa saja yang tidak mengenal batas itu api. Ini saya bakar ini, karpet ini. Kalau Anda diem aja, kebakar enggak Anda? Bisa enggak kebakar itu gedung? Jadi dari satu korek ceres gitu dok Seluruhnya terbakar Sejak kata bisa terbakar enggak teorinya? Seluruh Indonesia Seluruh bumi bisa Api meskipun cuma sedikit Kalau tidak kamu kelola Dia akan membakar seluruh eksistensi Alam semesta dan manusia Nah kalau pilih calon gubernur Jangan yang bermulut bensin. <SILENCIO> Wah, nanti api berkobar terus nanti. Ditelok. Eh? Saya tidak masuk masukkan. <SILENCIO> <SILENCIO> itu itu namanya tafsir dan ijtihad dan itu boleh kan? Saya cuma ngomong api dan bensin yang begitu. Meskipun memang maksudnya ya itu. Wah lah, rek ngune gak isah, rek ngune kok ribut sih, rek ya Allah. Dan itu pun sebenarnya itu pun, ini ujian kecil lah, kan cuman di SMA namanya apa itu? Checkpoint. Men Checkpoint sih, jika polo-roboter lu mengguno dulu, masa ndak bisa ndak. Gitu loh. Mesti lulus lah Anda. Kalau sampai Jakarta ndak lulus soal ini, aku nguyuh cekikian Blok, goblok goblok, goblok goblok goblok goblok goblok goblok kan gitu. Oh alarek rek, kok jeke ore bisa cek Gitu. Saya serius ya, saya serius ya. Ini bukan negara, ini perusahaan. Ya, oke. Tolong ini diterjemahkan. Ini perusahaan, the whole thing, seluruh mekanismenya, seluruh pertimbangannya adalah pertimbangan perusahaan. Lihat aja, satu ya. Nomor dua, ini tolong dianalisis untuk teman-teman yang mengerti ekonomi terutama. Nomor dua, bangsanya, rakyatnya, manusianya, bu, ini bukan bangsa sebuah republik, ini bangsa kerajaan-kerajaan. Cirinya apa? Jadi kerajaan dan republik itu tidak, tidak hanya dibedakan dari sistemnya. Dan tata hukumnya atau konstitusinya Tapi nomor satu justru Dilihat dari manusianya Pelaku-pelakunya Termasuk dalam hal ini rakyatnya Insya Allah anak makinya Sudah bukan kerajaan Anda orang yang sudah merdeka Tadi sudah dibilang jangan jadi MH Tidak boleh Anda jadi MH Tidak boleh Apalagi Anda berharap kepada saya Tidak boleh Wa'idha farokta fansok Wa Wailah Tidak boleh berharap kepada saya Anda minta saya tiup air Bukan saya yang bikin itu terkabul Allah yang punya Tolong jangan berharap kepada saya Kalau saya boleh pakai syariat Haram hukumnya berharap kepada saya Wajib Berharap itu kepada Allah Bahwa saya ikut melakukan sama Kamu menanam Tapi kamu tidak boleh Mengharap orang yang menanam itu akan bikin panen ndak bisa dia-dia cuman bisa menanam. Yang menumbuhkan tanaman bukan petaninya. Nanti yang bikin panen Allah kan begitu. Jadi jangan berharap kepada petani untuk panen. Berharap kepada petani untuk tandur saja. Makanya fal tandur nafsuma kota matlego jadi bahasa Jawa tandur kuwe. Ya sul, ya. Ono meneh. Gitu. E uh, Ini tadi soal adam ya, jadi kita kita kita harus lulus ujian ini. Kita ndak ndak ndak, mosok nggak lulus lah. Dan kita cuma, anda kan belum mantep bahwa saya sudah bilang berbulan bulannya lalu, anda ini hidup abadi. Kemarin saya ya, lupa saya di kota mana. Saya tanya ibu-ibu bapak-bapak, sampean ini hidup sementara apa abadi? Selamanya sementara, ngunwe. Oh jadi kalau sudah mati sudah gitu. Rugo enak sampai, Lah terus lek kecelek iku mung iki kan gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> mungkar garnaker ini sudah repot-repot datang ke sini kok. Dia pikir sudah selesai hidup, lho masih urusan sama saya. Iya toh? Nanti masih urusan sama Ridwan sama Malik, Rokip, Atit semua-semua masih urusan terus. Kok sudah selesai? Enggak bisa. nggak bisa pensiun dini nggak bisa kita masih urusan dan justru karena kita masih terus urusan itulah maka dunia ini menjadi tidak penting-penting amat sesungguhnya karena tujuan kita bukanlah yang ini ini cuman latihan anda sedang mengalami mencicipi bagaimana hidup sebagai ahli surga anda ini dimaknya enak satu sama lain bahagia percaya yang dari Lampung ketemu dari Malang, langsung ketemu dalam satu menit sudah bersaudara, betul enggak? Sudah saling percaya apa aja saling percaya satu sama lain. Nah ini dilemanya Indonesia. Dilema 2, -1 -2 4 1 1 -2 1, -2 -1 -2 -2, dilemanya adalah terlanjur terjebak atau terjerembab ke level yang paling rendah, yaitu hukum. Negara ini kesalahannya adalah selalu mengagungkan kalimat, Supremasi hukum Tolong anda pikirkan lagi di masa depan Anda harus rubah itu Supremasi itu keadilan Supremasi itu akhlak Tapi bukan hukum Hukum itu kalau terpaksa Saya tanya sama Hendra, sama Ali Kalau bikin bisnis bersama pakai hitam di atas putih enggak? Sama dia enggak kan? Sama dia enggak kan? Anda berdua kan percaya toh Nah orang yang pakai perjanjian hitam di atas putih itu apa landasannya? Karena tidak percaya Hukum hijau ini kan seharusnya saling percaya Yang kita bangun adalah manusia yang berinteraksi sosial Untuk saling percaya satu sama lain Itu namanya soleh. Sole itu keamanan bersama-sama Soleh itu kebaikan yang integral dengan apa saja di sekitarnya Anda makan enak orang kaya Itu baik Anda kerja dengan halal, anda makan dengan anak-anak anda istirahat dengan halal, tapi tetangga anda tidak ikut merasakan anda baik, tapi anda tidak soleh kan begitu? Jadi kesolehan itu something yasluh, sesuatu yang yang selu, sesuatu yang menjadikan semua kebaikan itu merata satu sama lain. Itu. Ah. Jadi anda ini hidup di dunia. secara rumusnya? Bagaimana? Hidup di dunia ini tadi nomor satu abadi, ya. Jadi sesungguhnya sekarang ini kan cuman outbound. Jadi kalau celananya agak sobek-sobek Tidak -sobek, masalah toh? Outbound aja kok sebentar aja kok. Ya toh? Ya toh, apalagi harus pakai setrika. Tidak bawa setrika tidak apa-apa toh? Wong cuman tamasya sebentar kok. Makan seadanya tidak masalah toh? Ya toh? cuman outbound sebentar kok. Ini cuman sebentar. Nanti Anda hidup abadi. Ini ini teman-teman belum mantap ini. Ini beneran ini. Dan Anda sekarang udah latihan coba latihan ini antum almutahhabi nafillah. Anda ada, ada orang yang bercinta satu sama lain karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak karena ingin jabatan tidak karena ingin menjadi apapun di dunia, tapi karena cinta abadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cahaya akan memancar dari wajahmu melebihi para wali dan nabi-nabi. Kelak di sana saking cahayanya memancar sampai tidak kenal satu sama lain. Karena kok podo cahaya kade? kon, <tuk> <tuk> <tuk> Nyenengin ya. Kalau Anda menghitung akhirat dengan tata nilai dunia jadi lucu. Lucu. Karena kalau memacar cahaya berarti kan silau terus enggak kelihatan wajahnya. Itu kan hitungan fisika di dunia. Nanti ada sistem nilai baru yang Anda belum tahu sekarang. Sudah percaya aja. Percaya aja sudah mesti enaknya. Sudah mesti enaknya. Sudah beres gitu. Nah. Teman-teman sekalian, hitungannya apa kalau dunia? Sekarang kan yang salah di dunia ini kan skala prioritas. Kalimatnya Allah begini. Yunt Zewa. Alhamdulillah. Wabtahri. Fima atakallahu darul akhirah. Walatansa nasibaka minat dunia. Wabtahri itu artinya? Di dalam menempuh keinginanmu untuk menjadi penghuni atau menuju daerah yang disebut akhirat, di mana engkau akan berjumpa denganku, gitu ya? Walatansona sih bagaimana dunia, jangan lupa nasibmu di dunia. Saya tanya, yang primer akhiratnya apa? Dunianya? Nah, sekarang saya tanya, dalam kehidupan masyarakat kita yang yang primer akhirat apa? Dunia? Tuh bagaimana mau tidak ribut? Ini mesti ribut lah, mesti rusak lah. Yang sunat diwajibkan, yang wajib disunatkan. Marilah kita mulai hari ini dengan duka bersama-sama. Lu subuhnya kapan? Lu kok duha penting temen saya gigi Kalah kalau. ndak ada broadcast, ayo salat isya. Tidak ada yang ada salat tahajud. Saya kalah salat isya kalau tahu tahajud. Jadi sunat begitu kita agung-agungkan yang yang wajib. Kita anggap faktor otomatis dan kita tidak lagi seolah concern gitu loh. Ah, jadi teman-teman sekalian, eh, yang primer itu akhirat, yang dunia tujuan walatan lali loh, situ, cuman jangan lupa tok. Jadi dunia cuman jangan lupa, cuman dok itu. Jadi makanya saya sampai hari ini bertahan. Saya ini, ini, saya ini temannya bapak beliau ini, ini tamu kita dari Makassar tapi tinggal di Jakarta sekarang. punya uh, punya kafe so, apa, apa itu wartkop di pasar minggu ini bapak beliau ini dulu teman saya ini beliau bersaudara namanya khalifah urusidin semua hmm. jadi namanya pokoknya abu bakar umar osman ali coba itu bapaknya top tenan Tapi masih kalah sama Ismail yang teman saya yang orang Sarawak itu. Itu anaknya satu Muammar Kadhafi, nomor tiga Leila Khalid, nomor empat Saddam Hussein. Kalah ini Pak Arsal. Ini enggak apa-apa saya cerita-cerita ya? Jadi Bapak beliau itu dulu tokoh masyarakat terutama di bidang kebudayaan dan agama di Makassar. Namanya Bapak Arsal Al-Hapsi. ketika itu era orde baru wali kota di Makassar namanya baik Dangpa Tumpu. Dangpa Tumpu ini tahu sendiri orang Makassar kalau bicara kayak beliau nanti kalau bicara kan juga mesti pokoknya dibalik antara n sama eng Kalau m jadi n, n jadi eng gitu kan? E, misalnya gini, polisi ada anak naik motor ngawur. terus polisinya bilang. report mau saya tangkap Frank tidak saya tangkap kewajiban gitu jadi mau saya tangkap Friend teman tapi Frank kewajiban kewajiban Cak Nung jalanan <gitu> no, kalau Makassar itu barang dibalik-balik dibalik-balik cak ya, ya apa lagi Makan singkom, nah, <tos�d coba> itu. Uh, anu, anu orang Makassar disuruh bikin iklan Antv. Apa tuh Antv? Wow keren, Antv wow keren begitu syuting di Makassar. Antv wow krem, <tosd quantum sterilization> krem. <tosd playground> ya makanya sekarang sedang dapat angin karena habis gelap terbitlah Trump itu bang. <tik> ya Allah bahagianya anak-anakku ya Allah. Enggak apa-apa miskin enggak masalah <tik> Apa tuh miskin kaya kok kita kalah itu loh. Miskin bahagia, kaya apalagi gitu loh. kita nih miskin aja bahagia, jangan-jangan kalau kaya malah nda bahagia, miskin ajalah gitu kan. <tik> Pokoknya kita bolak-balik hidup ini kan gitu. Kita harus bisa mempermainkan hidup ini dalam tanda petik itu ya. Jangan dipermainkan dulu kehidupan. Dan saya berani ngomong gitu karena saya contohnya juga. Emangnya kamu pikir saya ini siapa, apa, punya apa yang benar aja. Rumah samu. Wah, gue gila. Ini lomba penderitaan ayo, tak lah ini kan. <laughs> Kontes kesengsaraan ayo. Saya bilang gitu, oke. Teman-teman sekalian, nanti nanti saya cerita sama beliau biar nanti beliau dia mau wakili untuk bicara di sini. Tapi saya selesaikan soal mau ngitung Indonesia segala macam ini dipastikan dulu bahwa anda tidak salah treatment kepada hidup di dunia. Gitu ya? Jangan salah treatment, jangan jangan dunia adalah segala-galanya. Kalau anda ingat apa yang dahulu kalah, mungkin 10 tahun tahunnya lalu segala macam. Saya cerita mengenai perang Badar. Ini burang, bukan perang kondak conduct ya Kondaknya nanti endingnya Itu kan Pasukan Islam secara militer Kan jumlahnya maupun perlengkapan perangnya Sangat tidak memenuhi syarat Untuk melawan musuhnya Yang lebih dari 10 kali lipat jumlah dan Apa namanya Peralatannya Tapi Rasulullah kan Nekat ngomong Yayyuan Nas innamatun Rasulullah nekat ngomong gitu sebenarnya itu saya Rasulullah bilang eh prajurit Islam yang sebenarnya bukan prajurit Yusak sak eret lanang wis wong diginiin waktu baris itu diginiin jatuh dan kakinya melicet melicat kabeh terus sandale wis suwek-suwek karena mereka jalan kaki sekitar 230 Kilometer dari Madinah ke Badar. Ke Badar. Jadi sudah loyo lah. Sudah Seperti anak pulang ma'iyahan itu. <SILENCAL> Tapi Rasulullah nekat mengatakan, wahai pasukan Islam kalian akan diberi kemenangan oleh Allah. Kalian akan ditolong oleh Allah. Dan kalian akan dikasih rizki oleh Allah. Itu tidak masuk akal dan itu kebohongan secara ilmu positif. modern, tapi kan dia sedang bersiasat kepada Allah, karena dia dicintai Allah, Allah nggak tega, tuh oh wah lah, wah oh lah kan gitu, ya wes, ya wes, ya wes, mesakin hati, untuk gede, untuk geding gedein hati prajuritnya sampai ngomong kayak gitu, terus sambil ngelirik Allah, masa udah kambus, terlanjur ya saya ngomong gitu kan, dengarkan. Tidak terlanjur ini saya ngomong gini Saya janjiin kemenangan nih. Kalau masak saya mosok prajut, Wahai pasukan Islam jumlahmu Cuman sedikit Dan kamu loyo Belum bisa memanah Belum bisa main tombak dan pedang Malah mungkin menang Masak panglima ngomong unu Tidak bisa dong kalau panglima Ya yuannas Innamadun soruna waturhamuna Waturzakuna Bitu afaikum Wun Rasulullah. Takbir. Takbir. Takbir. Takbir. Takbir. Allah, Allah samangga ya Allah. Ya Allah, lihatlah hamba-hambamu. Di tengah tekanan yang luar biasa, kami tetap bahagia kepadamu. Di tengah ujian-ujian yang luar biasa beratnya kami tetap beriman dan bergembira kepadamu. ya. Allah. Jangan khawatirkan kami, kalau perang tidak ada masalah. Loh, setelah itu Rasulullah kan matur kepada Allah. Jadi setelah dia ngomong sama prajuritnya kalian diberi kemenangan, pertolongan dan rizki. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah. Aslinya saya tuh kalah menang gak pateken. Saya mau mati ndak masalah, Islam hancur ndak masalah ya Allah, yang penting jangan marah sama saya. Nah, itu di puncak penderitaanmu tuh ngomong gitu sama lu, monggo, ajeng bangkrut, ayo bangkrutin lo ya. Monggo, monggo. Dagangan gak payu, us. gak payu. blas saya, ayo, us. ayo monggo. monggo. Mau penderitaan berapa besar lagi yang kau tumpahkan kepada kepadaku, ayo. ono lantang nang asal engkau jangan marah kepadaku karena bencana terbesar adalah kalau Allah marah kepada kita Allah ndak ridho saja kita bencana kok apalagi sampai Allah marah kepada kita maka wiritan puncaknya Rasulullah adalah ilam takun alai ya qotapun bahasa jawanya gak padean <laughs> iya memang ubali, aku ndak peduli Aku enggak peduli. Ya ya. Aku enggak peduli. Lau Bali aku enggak peduli. Gitu. Dikae eh lau Bali. gayamu. Gayamu Aku tahu ngalami ini ngene Allah, kalau jadi orang miskin itu mang sakit jiwa juga. Sudah jelas saya itu siang Siang tuh niatnya memang cari ke, ke asramanya teman sesama SMA saya SMA saya kelaparan saya ah tak saya tak dolan ke tempat Mahfud Mahfud tuh teman saya anak babat dia tinggal sama kakaknya sama umnya jadi lumayan lah hidupnya gitu kan saya kan kos ndak jelas ndak bisa beli seragam sekolah pokoknya lapar tiap hari terus aku niat duhur-duhur saya ah tak sholat di sana sampai siapa tahu ditawari makan bener-bener saya datang mas. dengan salah tingkah itu dengan salah tingkah dan manusia kan punya harga diri tidak mau kok ketahuan dunia bahwa kita kelaparan terus butuh mengemis tuh enggak mau jadi begitu aku dok dok dok dok dok. dibuka Loh, non, ayo ayam pas makan mereka ayam sisan sekalian sekalian mereka pas makan di meja wes wes wes wes wes coba ke mana coba susah aku ngini, dia. Goblok, goblok. <laughs> jelas. jelas tujuannya itu untuk mencari makan. Di sana Allah kasih adegan tepat. Begitu saya datang mereka di meja makan sedang makan dan aku kulon nuwun dan mereka langsung bilang, "Monggo ayo mesisan-mesisan sekalian makan, kan sudah sempurna rahmat Allah." Sempurna kan? momentumnya, peralatannya sempurna Allah kasih. Kok saya bilang, wis wis Gimana coba ya Allah. Aduh, dan satu ngalami gitu itu sering, Mas. <laughs> saya latihan teater dinasti. Ya waktu itu ya. Terus lapar saya Aku tuh lapar sampai sekarang sebenarnya saya masih kalau sekarang ada setengah kesengajaan untuk untuk sebanyak mungkin lapar ya. Itu lain masalah itu masalah kesehatan. Lapar lebih baik daripada kenyang jelas ya. Nah, saya latihan teater, waduh enggak kuat ini aku. Harus ngelatih teater, harus teriak-teriak, harus loncat-loncat. Lapar banget. Terus aku datengin totok-totok yang sering ke sini. Kar aku takjak mangan supaya dia yang bayari gitu. Jadi latihan masih sedang siap-siap atau ayo langsung warung sudah. Ues aku ues lo. <laughs> aku ues mangan mau ngomah gitu. Coba mas. Terus saya bagaimana? Kan saya terlanjur menunjukkan bahwa saya punya niat untuk ke warung sebelah. Terus dia bilang dia sudah. Apa saya terus duduk? Kalau saya terus duduk tidak ke warung itu kan malu dong. Lo cari mangan kan ues ya. Oh berarti tadi ingin saya bayar kan nah. akhirnya saya jalan Mas keluar keliling-keliling terus kira-kira 20 menit balik <tuk> coba Ya Allah tapi orang namanya orang Indonesia sama penderitaan itu berkawan karib yaitu ber berteman sangat dekat sampai saya tadi cerita-cita sama Ali saya saya suatu hari itu nginep di Manhattan di New York itu di hotel yang sangat murah karena sebelumnya sehari sebelumnya saya terjebak di hotel sangat mahal di Washington <SILENCIO> oh, saya gebre-gebre sudah saya pindah saya ke New York naik kereta saya cari hotel yang termurah dan itu YMCE yang untuk mahasiswa dan pekerja itu, itu cuma 14,5 dolar semalam Tapi ya gitu fasilitasnya suka santri lah kamar, tuh loh meter, terus kamarnya juga tidak ada kuncinya, mek lek lek lek lek terus nanti kalau mandi ya keluar bawa andung, apa, bawa sabun, terus nanti ke kamar mandi antri. Nah, ketika saya kan malam selalu mengembara, jadi jam 7 malam saya selalu keluar, dan saya keluar tuh tidak mau pakai ilmu pengetahuan, saya ingin jadi angin atau Daun kering atau apapun yang diterbankan oleh Allah Oh aku penyair ya? Oh iya Jadi saya tidak mau membaca peta subway Saya rata atau tanah peta bis Ini kesini, ya jurusan sini Nomor sekiannya, aku tidak mau lihat mau. Pokoknya aku pengen naik bis, naik bis Hati mulai tidak enak, ah turun Pengen naik, naik lagi Wah uh, gitu pokoknya tiap malam gitu saya Pokoknya sakar-karpe hatiku Gitu Dah jam 5 pagi balik ke WMC bisa sampai kembali, antri berjual-jual orang bule-bule negeru gue di gede, aku terjepit gitu untuk masuk AC kan satu persatu, jadi kira-kira masih lima kali lagi AC itu naik turun baru saya bisa masuk, otom perjodjal. Terus ternyata wong namanya hotel murah AC-nya eh, kok AC apa? Liftnya terus rusak, jadi begitu dimasukin orang terus nutup, belum sampai naik buka lagi. buka lagi. Jadi ndak naik-naik. tapi kan kita orang Indonesia. Orang Indonesia kan tidak menderita. Orang Indonesia kan menikmati apa saja yang ada. Jadi begitu ngene aku. Iya. Iya. Jadi setiap kali buka lagi, iya. Iya, ngono aku ndak sengaja. Tiba-tiba dipegang saya. Is not funny man. Negro gowat dari wangkatnya dah Oh sorry sorry sorry ya Coba bayangkan betapa nikmatnya dan jadi orang orang Amerika yang katanya hebat itu hanya oleh lift yang tak bisa naik mereka terseksa kita undaklah. Mak cuman gini-gini aja mereka come on come on oh shit. kita kitanda sayang enggak saya iya iya gitu coba jadi saya itu kalau lihat masa depan Indonesia ya Allah bagaimana mungkin Bagaimana mungkin ada orang yang akan menjajah kita sampai seperti itu Mereka nanti jatuh cinta sama kita terus menjadi kita Dan akhirnya dikasihkan semua yang mereka sudah rampok ke kita itu Mereka pasti jatuh cinta kepada Indonesia Semua orang jatuh cinta kepada Indonesia Saya mungkin kadang-kadang mikir Gek malaikat itu juga ingin Ingin buat saya jadi manusia sekali-sekali asal di Indonesia Oh mengembirakan semua kok di sini ini. luar biasa apa tuh yang apa yang tidak bisa saya keliling di Jakarta ini tidak ada satu meter peta yang lolos dari kaki lima mbak Dotto lopo udah apa aja udah dan tidak pakai teori pasar pokoknya aku harus bekerja titik laku tidak laku tidak ada urusan pokoknya suruh <tip> kloset kloset bekas dicat meneh dan itu usahanya cuma satu meter kali 3 meter ke belakang gitu tapi usahanya luar biasa itu Indonesia Masya Allah jadi teman-teman sekalian tolong anda jangan tersiksa oleh hal-hal sesaat seperti pilkada kita punya masa depan yang panjang dan andalah yang akan membangun zaman baru. Terakhir, cuma sekarang memang kita harus menemukan hondak-hondak dalam kehidupan kita. Jadi ada sejumlah hal yang Anda mau tidak mau kena akibat dari benar salahnya negara. Betul enggak? Apa ekonomi, politik, atau informasi? Ada. <tuh> Tapi tidak semua hal Anda bisa diatur oleh negara. Negara tidak mengatur kapan kamu kencing. Negara tidak bisa mengatur kamu mau makan apa. Bakmi, apa, ketopra, apa, sakar karupmu Negara tidak bisa mengatur kamu mau rap, kawin sama siapa. Negara tidak bisa mengatur kamu tiduri istrimu dengan cara bagaimana. Betul enggak? Masih sangat banyak ruang di mana engkau tidak bisa ditindas oleh siapapun. Dan itulah honda kita. Mereka tidak bisa menyangkau parit itu. Dan kita bukan dikucilkan di dalam parit. Kita yang bikin parit. Saya tidak mau terkontaminasi oleh medsos Medsos itu saya subjeknya, Saya yang ngisi Saya tidak mau diisi oleh yang kira-kira merusak saya Saya punya filter Di maknya saya belajar punya filter dan jala Untuk tidak bisa dimasuki oleh bakteri-bakteri yang tidak-tidak Saya punya keseimbangan di maknya Anda lebih hati-hati, anda lebih dewasa, anda lebih matang Kan begitu selama insya Allah Nah Jadi ada kondak yang sifatnya struktur ekonomi, peta politik, sosial budaya. Ada dua kondak yang sifatnya alam pikiran. Kalau alam pikiran kan kondak anda kuat banget, kuat banget. Anda punya cara berpikir sendiri, gitu kan? Spiritual lebih lagi. mau dia apa apain, anda tetap manusia tauhid nomor satu. Anda tetap bertauhid. Sesengsara apapun, siang atau malam. Anda adalah manusia matematika Istilah saya Matematika itu Anda tahu-tahu 5 x 4 Pas musim hujan Kemarau Kemarau panjang Bangun tidur Tetap 20 Pas mengigau 20 Pas Anda lapar Pas kenyang Kapan saja 4 kali 5 adalah 20. Kita tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Cinta kita kepada Allah, cinta kepada sesama rakyat Indonesia, cinta kita kepada semua yang Allah mewajibkan kita untuk mencintai, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Anda akan membangun zaman baru. Ini serius, ini serius karena Anda sudah punya potensi bekal-bekal benih-benih dan infrastrukturnya. Anda akan meng, Anda akan melakukan revolusi besar di dalam cara berpikir. Revolusi mental. Anda sudah lakukan itu. Dan yang ngomong merevolusi mental tidak mengerti revolusi mental. Anda sudah melakukannya. Karena Anda adalah ayam yang berkokok, sementara yang lain menirukan ayam berkokok. tanpa mereka pernah menjadi ayam. Kan begitu kan? Padahal yang benar adalah ayam. Di sini ada teori Ustaz Kalau orang Jawa ayam itu kukuruyuk, orang Sunda kongkorongkong, kalau orang Madura kukurunu, terus bertengkar ini antara Jamaah Islaminya, Hamas, Ikhwanul Muslimun, ISIS, MTA, LDII, ya toh. Enggak, kukuruyuk, kongkorongkong, kukuruyuk, kafir kamu ya. Itu eh, musrik itu kukurunu. kan gitu, terus BTE, hu hu hu cuma dia nggak nggak bilang dia diem diem aja. Sebenarnya kan dia yang benar, cuma dia nggak bilang. Ayamnya tuh sebenarnya kan kapan-kapan tuh tak suruh ngomong BTE BTE kondosing beneri gua awakmu Yang benar itu ayamnya. Yang menirukan ini kan cuma mufasirin, mufasirin. ya orang-orang yang menafsirkan sesuai dengan Gendang telinganya dan struktur mesin pikirannya dan seterusnya. Tapi yang benar tetap ayam. Jadi kita berpihak kepada Al-Quran. Tafsir relatif. Dan kita tidak memakai tafsir kecuali di dalam tadapur. Kalau tafsir berdiri sendiri akan menghasilkan madhab-madhab dan akan menghasilkan perpecahan-perpecahan. Tapi kita memakai tadapur sebagai pelindungnya. Tadapur tergantung kesudahan. Ketika kamu menafsirkan kesudahannya harus membuat lebih dekat kepada Allah, membuat akhlak lebih baik, membuat hati lebih tenang, membuat fikiran lebih jernih. Itu tadabbur. Kalau tafsirkan yang penting bener, tidak harus baik. Kan itu. Kalau tadabbur hasilnya harus menjadi lebih baik. Maka tafsir diperlukan asal di dalam tadabbur. Kan itu. Dan dari tadi saya melihat semua yang bicara tadi. Waduh, wes. tada ini Hondak ini kita tada buri gini dan saya optimis ke depan karena bakal dari zaman dulu guru silat itu mengajarkan kepada muridnya jurus-jurus satu ilmu-elmu yang sedikit kurang dari yang dikuasai oleh gurunya kalau gurunya punya 10 mengajarkan kepada muridnya 9 generasi berikutnya dari 9 diajarkan cuma 8 generasi berikutnya 8 jadi 7 dan seterusnya maka saya bahagia kalau teman-teman di sini Wow pinter-pinter ya Allah saya tidak mampu menjelaskan seperti anda semua tadi berarti anda sudah lebih hebat daripada guru anda kan gitu berarti ke depan kita akan berkembang dari dulu kita Garuda menjadi Empret sekarang dari empret kita akan jadi Garuda lagi saudara-saudara oh, oh. sebangsa dan tana air Oh takbir dan terus bisa sekali 30 kali ya su ya Allah sampai ada yang bilang waduh ada inflasi takbir loga inflasi maksudnya itu gini loh itu takbir ya takbir tapi ya dipikir banyak orang ini Ya ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang kuatnya 5 kali udah cukup, ada yang 10 kali ya kayak Ngimami itu loh Mas. Ngimami itu optimis banget. Ngimami amin. Aduh, aduh. Itu juga dihitung-hitung lah. Cuman jangan terus diexploitin untuk hanya mengapalkan yang pendek-pendek. Gitu, -pendek. li'ilah, wal asri, apa meneh kulhu, apa meneh, ina atau ina. Terus, alam yakunil, alam yakunil. Ini kisah mereka ini kan gitu, jadi kalau saya kasih... penjelasan para rasulullah sendiri begitu ada orang tua jadi jamaahnya dia memperpendek suratnya memper, mempercepat sujudnya segala macam senang mereka akhirnya mereka salatnya efisien Allahu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar Allahu akbar hijaiyah, Allahuakbar Oke teman-teman sekalian mudah-mudahan Anda menemukan kondak Anda masing-masing kondak itu artinya Anda harus punya pengambilan jarak Yang sehat Kapan Anda merasa Ditaburi sesuatu yang kurang sehat Anda harus bikin kondak Di segala bidang dan berlevel-level Kan kira-kira cuma itu aja intinya nah globalisasi ini juga Hondak tapi dari awal saya sendiri sudah berkhodak-khoda hidup saya bayangin globalisasi saya malah bilang Indonesia bagian dari desa saya Siapa bilang desa saya bagian dari Indonesia terus Indonesia bagian dari dunia dunia dan alam semesta bagian dari diriku aku telan dia kata Sayyidina Ali begitu engkau melihat daun Allah yang kau temukan. Dan daun itu menjadi bagian dari dirimu. Kan begitu. Begitu kita memasukkan sesuatu dalam memori kita, dia menjadi bagian dari kita. Termasuk langit. Langit adalah bagian dari diriku. Ini masalah dinamis dan kesadaran, bukan masalah materi. Kalau materi kita bagian dari alam. Tapi kalau kesadaran, alam bagian dari kita. Gitu ya. Oke, untuk sementara teman sekalian, tepuk tangan untuk Maia dan masa depan anda semua. <tuk>